Samaan Abdul, Dia Rasul, yang tiada nabi berikutnya. Dan Allah berfirman, Ya orang-orang yang beriman, taatilah Allah, hak tuh katih, dan tidak akan kamu mati kecuali kamu adalah Muslim. Dan Allah berfirman, Ya orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan katakanlah dengan kata Wahai umat Allah, warahmatullahu, fakadafaz fauzan agzimah. Ya Yunus, taqurabkum Allāhi Khālakum min nafsī waḥida, wa Khālak minha al-zawjha, wabathminuhum arjālan kathīrah wa nisā. Watqulillāhi Allāhi tasa'alon bihi wa al-arḥam. Inn Allāhā kān 'alaykum rāqība. Amma ba'du nafṭaq al-hadīth kitāb Wa khairalah hadiah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar Ya khatibuddin rahimani allahu aiyyakum InsyaAllah mulai pada hari ini Kita akan mempelajari Sebuah kitab kecil yang berisikan 40 hadis kurang lebih yang dikarang yang, ataupun yang disusun oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah hadis yang pertama yang beliau letakkan pada awal kitabnya yaitu hadis yang sangat terkenal sekali hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan hadis niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mal aamalu bin niyah. Sesungguhnya segala amal harus disertai dengan niat. Wa inna malikulimri imanaw. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. فَمَنْكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Barang siapa yang dihijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. فَمَنْكَانَ هِجْرَتُهُ لِدْدُّنْيَا يُسِيبُهَا وِمْرَاتٍ يَنْكِحَا Dan barang siapa yang hijrah, karena ingin mendapatkan keduniaan, ataupun dikarenakan ingin menikahi seorang wanita, Fi jrotu ilama hajarilaih maka dia hanya akan mendapati apa yang dia niatkan. Eko tibidin azza wa jalla. Imam Nawawi rahimullah meletakkan hadis ini pada awal ayatnya bukanlah beliau yang pertama sekali meletakkannya di awal di awal kitab. Banyak ulama-ulama yang lain yang mencantumkan. Hadis ini di awal kitabnya. Di antaranya Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Imam Al-Bukhari Mencantumkan hadis ini Di awal kitabnya. Di awal kitabnya. Dan di bawah kitab uh, Kitabul Iman. Kitab Iman. Kemudian juga Imam Al-Bayhati Rahimahullah. Afwan yaitu Imam Taqiyuddin Al-Magdasi dalam kitabnya Umdatul Ahkam juga meletakkan hadis ini di awal kitabnya Demikian juga Imam Asy-Syuuti dalam kitabnya Jami' Saghir meletakkan hadis ini dalam kitabnya Demikian juga Imam An-Nawawi yang menyusun kitab ini ya meletakkan hadis ini di awal kitabnya yang sangat besar yaitu kitab Majmu' Al-Majmu' Jemu al-Muhaddam. Baru kah di dalam Allah wa iya Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia sekali dan mengandung berbagai faedah faedah. Bahkan Imam Al Bukhari al Habib ibnu Hajar As Kholani menyebutkan bahwasanya. Bahwasannya niat termasuk daripada keimanan. Beliau mengambil kesimpulan ini karena Imam Bukhari meletakkan hadis ini di pangkal kitab suhihnya yaitu kitab iman. Kemudian, satu hal yang perlu kita ketahui juga. Di antara maksud para ulama-ulama ini meletakkan hadis ini di awal kitabnya. Seakan-akan mereka mengajak seluruh kaum muslimin yang akan membaca kitab mereka, hendaklah pertama sekali mereka meluruskan niat. Imam Bukhari meletakkan di awal kitabnya, seakan-akan dia menyebutkan, dia mengingatkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin. Sebelum anda-anda anda mempelajari kitab saya ini, hendaklah meluruskan niat. Padahal hadis ini innamal amalu binniyat ya dicantumkan di bawah kitab iman kitabul iman Ini menandakan bagi yang mempelajari bagi para thullabul ilmi yang ingin mempelajari kitab-kitab mereka pertama sekali hendaknya meluruskan niat Demikian juga seorang alim yang ingin mengajarkan kitab ini hendaklah pertama sekali mereka meneruskan menguruskan niatnya nah sebagaimana tabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mantalah berilma mimma mantalah berilma barang siapa yang muncul ilmu mimma ya betahri yuhyu betahwa biha wajahullah barang siapa yang muncul ilmu yang seharusnya dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak Menuntutnya kecuali hanya ingin mendapat benda ke duniaan. Maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Makanya di dalam menuntut ilmu. Pertama sekali haruslah kita luruskan niat. Niat kita menuntut ilmu untuk apa? Niat kita menuntut ilmu untuk apa? Apakah ingin menambah ilmu dan ingin mengamalkannya? Atau sekedar ingin menambah ilmu kemudian bermaksud ingin berhujat, ataupun adu argumentasi atau untuk apa? Oleh karena itu hendaklah kita luruskan niat kita pertama sekali untuk apa kita butuh ilmu? Bukan untuk popularitas, bukan untuk agar dikatakan orang alim, tapi inti daripada kita butuh ilmu agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat Sesungguhnya amalan disertai dengan niat. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imam Asyafi As rahimahullah berkomentar tentang hadis ini. Apa kata beliau? Niyah, ba baban -fiqh. Hadis niat ini, hadis innamal amalu bin niat, mencakup 70 bab fikir. Padahal cuma satu hadis saja mencakup 70 bab fikih. Kemudian, قال <tik> عبد <tik> bin Mahdi. المهدي. Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Man arada ayyusunni kitaban falyabda' bihadzal hadits." Barang siapa yang ingin menulis suatu kitab, menulis suatu buku, maka hendaklah dia mulai dengan hadis ini. Ya? Sampai Abdurrahman bin Mahdi berfatwa seperti itu bagi siapa-siapa saja yang mau menulis buku, ya buku apa saja maka hendaklah dia mulai dengan hadis ini. Ya artinya apa? Untuk meluruskan niatnya untuk apa dia menulis buku tersebut. Kemudian para kabitin asy-Syallahu alaihi wasallam ada sebagian perum berpendapat bahwasanya hadis ini memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dia berkata, Man hajara yabtari syai'an fa innamalahu dzalik. Bahwasanya barang siapa yang berhijrah dengan niat sesuatu Maka sesuatu itulah yang dia dapati. Hajarar rajulun li yatazawwaja imra'atan yuqalu Seorang laki-laki hijrah ke Madinah semata-mata hanya ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Fakana Muhajir Ummu Qais. Sampai-sampai laki-laki ini diberi julukan Muhajir Ummu Qais, artinya hijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais. Dari Amas dengan lafaz yang lain disebutkan kana fina rajulun khataba imra'atan. Seorang laki-laki di kami meminang seorang wanita. Yuqalu laha Ummu namanya adalah Ummu Qais. Fa'abad an tatazawwaj anta an Tetapi wanita ini tidak mau dinikahi oleh Uh, apa uh, umuks ini tidak mau dinikahi oleh lelaki ini sampai lelaki tersebut hijrah ke Madinah jadi syaratnya itu kalau mau minang aku boleh tapi syaratnya hijrah ke Madinah kalau kamu enggak mau hijrah ke Madinah berarti tidak bisa diterima pinangannya nah ini jadi faham jarok akhirnya ya mau enggak mau lelaki, -lelaki ini Eh jerah kemarina karena ini merupakan syarat dari wanita yang akan di, yang dia pinang. Fatazawajaha, akhirnya dia pun menikahi wanita tersebut. Pakak, pakunanusami muhajir umukis. Ya, oleh karena itu kami menamakan laki-laki tersebut muhajir umukis. Jadi sebangsa julukan, julukan ataupun gelar yang diberikan kepada laki-laki ini muhajir umukis. Pada khabidin az'allahu a'iyyakum Akan tapi Al-Hafiz ibn Hajar As-Solani mengatakan bahwasannya Tidak ada bahwasannya Hadis muhajir umiqis ini Bukan asbabun nuzul Dari hadis Innamal a'amalu binniyah Hadis Muhajir umiqis ini Bukanlah asbabun nuzul dari Hadis Innamal a'amalu binniyah Mengenai hadis muhajir umiqis Muhajir Ummi Kats ini tersendiri dia, tidak ada hubungannya. Ya. Dan innamal amalu binniyat, ya ini adalah hadis Rasulullah, tidak ada hubungan dengan dengan hadis Muhajir Ummi Kats. Hanya saja, ya, kisah Muhajir Ummi Kats ini, ya, sangat berkaitan hukum dengan dengan hadis innamal amalu binniyat. Jadi, asbabul wurud, ya. Asbabul wurud sebab hadis sebab diucapkannya hadis Innamal A'malu alubin nia bukan dikarenakan kita muhajir umu keis. Kemudian pernah kafidin asallahu ya kum inna mal aamalu inna mal aamalu kata kata inna kata kata inna sebagaimana yang dipahami oleh ahli bahasa bahasanya menunjukkan kata yufidul haser. YouTube, yufidul hasar ini artinya pembatasan ya pembatasan sesungguhnya amal itu disertai dengan niat artinya setiap amal itu ada niatnya ya, setiap amal ada niatnya kemudian kata-kata inama ini ya Kata-kata inna ma ini yang kita sebutkan tadi memiliki makna yufidul hasr, pembatasan. Kata ini sama seperti makna lafas-lafas yufidul hasr yang lainnya. Seperti apa? La ilaha illallah. La tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya kecuali Allah. Ya. kecuali Allah di sini penidaan kemudian adanya pengecualian artinya tidak ada satupun yang berhak disembah hanya Allah saja yang lainnya tidak berhak untuk disembah kalimat ilaha la ilaha tidak ada ilah yang berhak disembah ilaha ilaha itu menunjukkan makna umum artinya Tuhan mana saja Tuhan mana saja ilah apa saja semua yang termasuk ilah apakah dia apakah dia berupa batu, pohon, rumah orang, hewan, apa saja gunung, pimpinan, dosen, rektor, apa saja yang dituhankan ya, yang dituhankan maka sesungguhnya tuhan-tuhan seperti ini adalah tuhan yang batil. Kecuali hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga innamal a'malu seluruh amal Amalan apa saja? Ya. Innamal a'malu, amalan apa saja? Karena umum. Kemudian binniyah, disertai dengan niat. Amal apa saja? Ya. Kemudian peresofa fiddin, azna wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi mengenai Innamal a'malu. Sesungguhnya amal di sini disebutkan amal, amal itu adalah perbuatan. Sekarang, apakah hanya perbuatan saja yang disertai dengan niat? Kalau ucapan, apa tidak disertai dengan niat? Tadi kita katakan hanya terbatas pada amalan. Kalau ucapan, apa tidak perlu niat? Ketika kita berdakwah ini, apa tidak perlu niat? Dan begitu, ketika antum mendengar. Nah, ini kan perbuatan, ya. Mendengar perbuatan. Berbicara. Ha? Apa kata termasuk perbuatan? Perbuatan berkata-kata gitu. Ha? Kemudian. Apakah kalau orang itu diam? Diam saja. Tidak juga. Apa terpakai niat? Misalnya. Saya ingin berbuat amalan soleh. Besok saya ingin bersedekah. Saya sudah dapat pahala belum? Saya bertekad. Apakah saya sudah berbuat? Nah, nah bagaimana ini? Belum berbuat apa-apa sudah dapat pahala? Apa tidak termasuk hadis ini? Atau misalnya, saya ingin menikah menikah suatu perkara yang disunahkan, tapi karena belum sanggup saya belum berani itu uzur namanya uzur namanya kan begitu apakah uzur saya ini kira-kira ada pahalanya atau tidak contohnya ya aku ingin sholat ke masjid ingin sholat ke masjid, tapi hujan jadi gak sholat ke masjid ada pahala gak ada pahalanya. Loh, kan belum berbuat. Ya, juga belum berbuat. Oleh karena itu, ya, para afafuddin azza Allah wa iyakum, masalah ini perlu dirinci. Ya. Masalah ini perlu dirinci. Wala hadits yashmulu jamil afal aljawarih wa afal wal aqwal. Hadis ini mencakup seluruh amalan anggota badan, ya. Baik dia perbuatan maupun ucapan-ucapan. Berkata Ibnu Abbas, ya, berkata Ibnu Abbas dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu surah Surah Al-Mukminun 100 yaitu ketika penduduk neraka meminta agar mereka dikembalikan ke dunia. Apa kata penduduk neraka itu? La ali a'malu salihan fi ma tarab. Ya Allah, Kembalikanlah aku. Ah, semoga aku, aku akan melaksanakan amalan yang dulu pernah aku lakukan. Ibnu Abbas mentafsirkan yang dimaksud dengan amalan di sini adalah Allulah ilaha illallah. Allulah ilaha illallah. Kemudian an-natarga min al-amal, meninggalkan sesuatu juga termasuk amalan. Coba meninggalkan sesuatu termasuk amalan contohnya contohnya meninggalkan satu amalan meninggalkan sesuatu termasuk amalan contohnya apa contohnya cekar antum tidak berbuat syirik ya tidak berbuat syirik ini juga satu amalan padahal tidak berbuat Seharusnya dikatakan amalan itu adalah yang berbuat. Tetapi ini tidak berbuat juga dikatakan suatu satu amalan soleh Ketika apa namanya? Ketika kita ingin melakukan suatu amal perbuatan-perbuatan jelek. Perbuatan buruk. Tetapi ketika kita takut teringat Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita tidak jadi melaksanakannya. Apakah ini satu amalan? Amalan juga Ini juga termasuk amalan soleh Termasuk amalan soleh Walaupun tidak dikerjakan Kalau dikerjakan malah Malah berdosa Sebagaimana Sebagaimana firman Allah Dalam sebuah hadis Kudusi Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala firman Idza arada 'abdi an ya'mala sayi'atan Apabila seorang hamba ingin melaksanakan suatu perbuatan jelek Dan seterusnya sampai uh, sampai uh, firman uh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa in tarakaha min ajli ini hadisnya sebagaimana yang pernah di kajian-kajian kita singgung, apabila seorang hamba ingin melakukan perbuatan jelek, buruk. Kemudian dia laksanakan, maka ditulis satu pahala. Wa <tuk> intal <tuk> apabila dia tinggalkan, ya. Apabila dia tinggalkan min <tuk> ajli dikarenakan aku kata Allah, "Taktub, fa'tubuha hasanah." Maka akan aku Tuliskan dia satu kebaikan. Kemudian perlu kita ketahui lagi bahwasanya, ya satu kisah yang juga sangat terkenal hadis yang diriwayatkan oleh uh, yang diriwayatkan oleh Imam mubtahar muslim, yaitu tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, terjebak dalam gua dan akhirnya guanya tertutup, tertutup batu. Orang yang ketiga, dia ber, ber, berkata, berdoa kepada Allah. Ini yang berkaitan dengan bertawasul dengan amalan soleh. Bertawasul dengan amalan soleh. Apa kata laki-laki ini? ya Kata laki-laki ini, di dalam doanya, Allahumma innau kadat li ibnatu ammi. Ya Allah, aku memiliki, aku memiliki seorang sepupu. Yang memiliki sepupu yaitu putri pamanku. Kemudian. Dan dia adalah orang yang paling kucintai. Jadi dia sudah jatuh hati dengan sepupunya. Anak pamanku. Anak pamanku. Amun itu saudara laki-laki. Dari pihak ayah. Putrinya itulah yang dia cintai. Boleh enggak menikahi ini? Hah? Boleh. Walaupun sebagian adat Indonesia tidak membolehkan. Dalam riwayat yang lain. uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu ar-rajul Aku sangat mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Kemudian Farabtuha ala nafiha Kemudian aku mengajaknya untuk berbuat zina. Kamtana <San> atmini hatta alamat bihasanatun minas sinin fajatni faatituhu ishrina wa miadinarin ala antukalli bayni wa bayna nafsiha apa alat? Aku ajak dia untuk berbuat zina, tapi dia nggak mau. Ya. Dan berlarulah waktu demi waktu hingga pada satu ta -ta -ta tahun kemudian dia datang kembali dalam syarahnya disebutkan bahwasanya wanita ini sedang dalam keadaan sulit jadi dia ingin minta bantuan minta bantuan terhadap laki-laki ini yang berdoa ini akhirnya laki-laki ini pun mau membantu yaitu memberi 120 dinar dengan syarat ya dia menyerahkan dirinya ke laki-laki itu fa'alat akhirnya ya dia tidak punya pilihan yang lain dia tidak punya pilihan lain akhirnya ya dia terimalah syarat tersebut hatta ida qaddarat ida qaddatu 'alaiha sampai aku ketika aku sudah memang dapat menguasainya dalam riwayat yang lain fala maqa'atu 'ala qa'atu baina rijlaiha ketika aku duduk di antara dua kakinya apa maksudnya ini sudah siap-siap tempurlah kira-kira ya Ketika aku sudah berada di atasnya lah begitu. Ketika aku sudah duduk di atas kedua kakinya. Sudah mulai. ya Sudah mulai. Apa namanya. Uh, mau berhubungan badan dengan dia. Apa kata wanita ini. Apa kata wanita ini. Ittakillah. La tafuddul khatam illa bihakkih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu. Jangan kamu. Uh, tembus uh, lingkaran, maksudnya farginya dia, ya kemaluan dia kecuali dengan hak dengan menikah, kalau gak menikah gak boleh haram hukumnya, makanya takutlah kamu kepada Allah karena dia ini gak bisa bilang apa-apa lagi, karena dia sangat butuh, mungkin dia mikir daripada meninggal yang inilah jalan satu-satunya dia hanya hanya bisa mengatakan Ittaqillah. dia pasrah gak bisa lagi berbuat apa-apa Karena sakit susahnya. Kemudian, pansarabtu anha. Kemudian aku pun meninggalkannya. Karena mendengar, itakillah takutlah kamu kepada Allah. Pansarabtu anha, aku pun meninggalkannya. Wahyia akabun nas ilah, wahwa akabun nas ilayah. Padahal dia wanita yang paling kucintai. Coba, seandainya seorang laki-laki sudah bersamaan. Dalam suatu ruangan, satu tempat yang tidak ada orang lain, ini sangat mencintai perempuan ini, kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Ya, makanya kata Rasulullah Sallallam, apabila seorang laki-laki berkhawatir dengan seorang wanita, maka yang ketiganya syaitan, yang ketiganya syaitan, dimanapun khawatirnya, walaupun di masjid, ya, misalnya nggak ada orang di masjid, ya kan begitu, si akotnya di balik tirai. Dia ya, di sini. Itu setan yang ketiga walaupun ada tirai. Jangan dikira kalau ada tirai enggak ada setannya. Yang jelas sah apa namanya? Berkhayal. Kan ada ini kadang-kadang membahas pergerakan, sudah kita di atas saja. Kan ada tirai. Sebelah tirai laki-laki yang sebelah dalam perempuan. Tapi tidak ada yang lain. Itu khayal juga setan yang ketiga. Kamu enggak tahu setannya di balik tirai sebelah sana atau sebelah sini. Yang jelas yang ketiga itu setan. <SILENCIO> ah jadi, jadi kata laki-laki ini, ya yang seharusnya orang yang paling dia cintai ketika mendengar Allah, dia pun akhirnya meninggalkan wanita tersebut. Padahal sudah ngasih seratus ribu dina, sudah langs ngasih uang, kemudian sudah pokoknya sudah tinggal, tinggal pencet kenop, tetap jadilah itu. <SILENCIO> Tidak ada lagi penghalang Tidak ada lagi penghalang Ya Kalau anak sekarang kan kesempatan Mumpung kan begitu Atau dengan kalimat Sudah basah kan begitu sekalian saja ya. Ya, Sekalian saja menuju Tanggung, ada kalimat tanggung Dalam maksiat Tidak ada istilah tanggung dalam kalimat Maksiat Jadi Vansarov tu Aku pun tinggalkan dia, padahal dia Wanita yang paling aku cintai Ah, makanya antum walaupun memiliki ada wanita yang paling antum cintai, sudahlah. Jangan pusing-pusingkan diri antum dengan wanita yang antum cintai tersebut. Ya. Kalau belum sanggup untuk menikahi, sudah tinggal saja. Ya, tinggalkan saja bagus-bagus, Dek, kalau memang adik kan begitu. <Glian> <tuh> ya, sampai di sinilah kita. Ya, nanti semoga kalau seandainya memang kita dijodohkan oleh Allah, kita pasti akan bersatu ya nah, kan begitu ya tapi persatunya itu karena Allah bukan dikarenakan setan jangan dengan alatan pergerakan Antum pacaran ada ah, itu setan itu semua kemudian para ekafidin asallahu iyyakum apalagi ceritanya ini watarabtu azza watarabtu azza habal ladhi aataytuha sementara uang yang aku berikan aku biarkannya sudah ambil saja untukmu Kemudian apa lagi dia berdoa, ya Allahumma ingkun tu faal tu dalikabidhigo awajihik, ya Allah seandainya ini aku lakukan karena mengharapkan ridhamu, ya karena mengharapkan ridhamu, fafrujanna manah nubi maka lepaskanlah kesulitan yang sedang menimpa kami. Panfarajat sahro tu, gua roanna. Panfarajat maka batu yang menutup mulut gua itu pun bergerak nah, terbuka. Oleh kerana itu salah satu tawasul yang dibolehkan adalah tawasul melalui amalan soleh. Ya. Jadi lelaki ini, lelaki ini tidak jadi, tidak jadi melaksanakan perbuatan maksiat dikarenakan. Allah dan ini termasuk amalan soleh, termasuk amalan soleh. Makanya kalau antum meninggalkan seorang pacar karena Allah, ya karena Allah ini termasuk amalan soleh. Antum betul ya Allah, seandainya ini aku lakukan karenaMu ya Allah, ya pilihkan aku yang lebih bagus dari itu. Wah. Kan begitu. Tapi nanti maksudnya cah untuk istri, kan nah, begitu. Ya kan begitu. Kita doa. Ya, doa insyaallah akan diberi yang lebih baik kalau memang itu yang tercetak le lebih baik untuk antum ya insyaallah Allah swt pasti akan mempertemukannya tapi pisah dulu ya pisah dulu jangan gantung memang sih pisah tapi SNS jalan terus ya sama saja SNS jalan terus itu ya, sama saja karena masalahnya sekarang ini ya masalah sekarang ini Uh, ada istilah dunia tanpa batas. Nah, ini masalahnya. Walaupun kau di sana, aku di sini, namun seolah-olah tidak ada batas. Apalagi sudah munculnya komunikasi 3 giga Ya <tik> <tik> Yang 3 giga Sudah so, jadi manapun antum bisa berkhulwat. Yo, bagaimana khulwat oh Ustaz? Dia di Rien enggak Sana saya di sini. <tik> Jauh sekali. <tik> Taklah khalwat namanya. Kenapa? Siapa yang menemani? Bukan berarti khalwat orang satu, satu tempat. Makanya kalah hanya sekedar tirai. Alah. Apalah? Artinya sebuah tirai. Nah, jadi demikian para ekafidin azza wa jallaum. Jadi, ya, jadi, ya, meninggalkan perbuatan, meninggalkan perbuatan, maksiat. Karena Allah itu juga satu perbuatan yang amalan soleh dan dia jadi dia meninggalkan apa niatnya? Allah. Karena Allah. Tapi seandainya laki-laki ini sudah sudah apa namanya sudah sudah sudah tinggal pinjet kenoknya lah, ya sudah tinggal prakteknya lah. Tiba-tiba orang datang, eh nggak jadi, nggak jadi kabur misalnya. Nah. Tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Apakah ini amalan soleh? Tidak. Bahkan dia berdosa. Karena apa? Karena dia tidak jadi melakukan maksiat dikarenakan dikarenakan gak punya kesempatan. Itu saja masalahnya. Nah, dikarenakan tidak ada kesempatan. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala Padahal yang satu, meninggalkan maksiat karena Allah. Yang satu karena gak sempat. Tetapi yang satu mendapat pahala, yang satu mendapat Tolak. Niatnya dikarenakan apa? Nah, niatnya dikaren, niatnya satu. Perbuatannya sama, niatnya satu. Ya. Jadi beda. Perbuatannya sama, niatnya satu. Inna malak malu Walaupun tadi dia tidak berbuat apa-apa, bahkan meninggalkan perbuatan, tidak berbuat apa-apa. Namun itu termasuk inna malak malu Contoh lain. Contoh lain. <coughs> Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi ghazatin. Ketika kami bersama Nabi sallallahu dalam satu pertempuran, faqala Rasulullah sallallahu mengatakan, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiratan wa la qata'tum wadian illa kanu ma'hum." Ma Habasat humul maradu. Sesungguhnya di Madinah, ini Rasulullah bersama para sahabat berada di di daerah pertempuran. Sesungguhnya di Madinah. Jadi Madinah sudah ditinggalkan. Sesungguhnya di Madinah, di sana ada orang-orang. Ada orang-orang, tidaklah kalian berjalan, menempuh satu perjalanan, dan kalian menuruni satu lembah, kecuali mereka juga ikut mendapatkan pahala, sebagaimana pahala yang kalian dapati. Hanya saja mereka gak ikut dikarenakan Karena mereka sakit Apakah mereka berbuat apa-apa? Tidak berbuat apa-apa Tetapi pahalanya Sama seperti pahala orang yang Berbuat Dalam riwayat yang lain Illa syaraku kumpil ajar Kecuali mereka itu ikut mendapatkan pahala Seperti pahala yang kalian dapati Padahal mereka tidak ikut perang tetapi mereka mendapatkan pahala orang yang berperang. Mereka tidak ikut berperang bukan dikarenakan mereka tidak mau karena hawa nafsunya tapi karena mereka sakit, karena uzur. Kalau seandainya mereka enggak sakit, itu yang paling mereka inginkan, ingin berperang, mati jihad syahid tewas. Tewas dalam rangka memerangi musuh, tewas dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka sakit mereka tidak dapat pergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berperang. Tetapi mereka mendapatkan pahala perang. Ada juga yang tidak berperang, seperti orang-orang munafik Madinah. Sama-sama tidak perang. Yang ini nggak perang, ini juga nggak perang. Yang satu nggak perang karena sakit, yang satu nggak perang karena orang munafik. Apa yang dapat dari orang, orang munafik? Dosa. Padahal sama-sama tidak berbuat suatu tidak ber, tidak berbuat amalan soleh yang ini tidak berperang berarti tidak melakukan suatu amalan soleh bukankah jahat suatu amalan soleh ya ini juga begitu tidak berjahat tidak berbuat amalan soleh namun ini mendapat pahala seperti pahal orang yang berperang dan ini malah mendapat dosa padahal sama-sama tidak berperang tidak berbuat apa-apa ya jadi ya tidak melakukan suatu amalan saleh, dikarenakan udur, dikarenakan udur, maka dia juga mendapatkan pahala. Menurut, apa namanya, uh, tidak melakukan suatu amalan saleh, dia, apa namanya, uh, akan mendapatkan pahala atau dosa, sesuai dengan niatnya. Innamal amalu bin niya, wa innamalikullim ri'im manawa. Sungguhnya, amal itu disertai dengan niat. Dan sungguhnya, setiaplah setiap orang itu diser apa namanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi demikian para ifafiddin, anzinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu ya, oleh karena itu eh, mengenai niat mengenai niat itu juga sangat berfungsi terhadap apa namanya sangat berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan ataupun apa yang tidak kita kerjakan. Ada juga satu perbuatan ya, satu perbuatan yang sama-sama berbuat. Tapi karena niatnya beda, yang satu enggak mendapat apa-apa, yang satu dapat pahala. Contohnya seperti eh uh, Seperti izal benajasa Yaitu Membersihkan najis Membersihkan najis Misalnya antum Terpijak Terpijak ya gak sengaja Kalau antum sengaja udah kelewat lah itu Terpijak kotoran manusia ya. Terpijak kotoran manusia Si A terpijak kotoran manusia. Si B juga sama. Jadi apa yang dipijak si A juga dipijak si B. Sama bendanya. Tepatnya juga sama. Si B, si A. Ya cepat-cepat dibersihkan. Bau. Wow. Dia cici. Akhirnya dibersihkan, dicuci. Tak ada sabun dan seterusnya. Si B. Ya sama-sama cici. -sama Tapi dia mengingat. Islam menyuruh kita untuk bersih dari Najis. Dia teringat hadis Rasulullah SAW Menyuruh kita untuk membersihkan diri dari najis, Juga dia jijik juga Dan juga dia cuti Sama seperti si A Namun Si A Tidak mendapat pahala apa-apa Tapi si B Mendapat pahala Padahal sama-sama Berbuat Mengapa? Innama la'malu bin niyah Wa innama Likullim ri'immanaw Sesungguhnya ya, Setiap orang itu Setiap amal itu Disertai dengan niat Dan setiap Uh, setiap amalan tersebut Setiap orang itu Sesuai dengan apa yang dia niatkan Kalau niatnya bagus Maka Dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau niatnya jelek Maka Dia akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian para ikhafiddin Azalallahu wa iya'kum Contoh lain ya, Contoh lain Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al qatil wal maqtulun finnar Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka kata, kata Rasulullah Para sahabat bertanya Rasulullah kalau yang membunuh masuk neraka ya wajarlah orang dia bunuh Yang dibunuh macam mana pula masuk neraka Yang dibunuh bagaimana dia masuk neraka Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya dia masuk neraka Karena tadinya dia juga Kepingin membunuh saudaranya Tapi karena keburuan dibunuh Akhirnya dia duluan yang terbunuh Jadi sebenarnya dia juga mau Membunuh, tapi kalah seandainya dia menang, dia membunuh Begitu Kebetulan menjelawan adalah yang lebih gede Ataupun yang kecil, tapi lebih cekatan Dia lambat, akhirnya Dia yang terbunuh dahulu Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak membunuh. Tapi dikarenakan niatnya yang pertama itu salah. Karena dia memang ingin membunuh temannya. Hanya saja tidak punya kesanggupan. Kalau ini dia berdosa menjadi penduduk neraka. Karena dia punya kesanggupan. Kalau yang tadi karena tidak punya kesempatan. Ya. Kemudian para ekhaviddin rahimani allahu aiyyakum. Pemangkan hijratuhu ila Allahi wa Rasulih. Ba hijratuhu Allahi wa Rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya artinya apabila dia hijrah dikarenakan mengharapkan keridhaan Allah dan dikarenakan melaksanakan perintah rasul tidak tidak mengharapkan yang lainnya maka hijrahnya ilaallahi warasul artinya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapat keriduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena niatnya untuk itu tidak untuk yang lain-lain kemudian di sini disebutkan famankan hijratuhu ilaallahi warasul hijrah ini hadis ini berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke ke Madinah. <coughs> kalau sekarang mau hijrah kemana kita? Ya nggak ada hijrah. <coughs> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mubhar Muslim dari Aishorul Anha, kalau Nabi SAW Nabi SAW bersabda. La ba'dal tidak ada lagi hijrah setelah Penaklukan kota Mekah Putus Pahala ataupun amal hijrah Makanya kalau ada Orang-orang yang masuk Islam Setelah Penaklukan Mekah Dan dia Kemudian tinggal di Madinah Maka dia tidak mendapatkan Pahala hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya Sebelum penaklukan Kota Mekah hanya antum hijrah ke Madinah misalnya kota kota Nabi Sallallam, tapi apa namanya uh, ya ingin tinggal di sana karena kita lihat ini adalah kotanya Nabi Sallallam termasuk salah satu tanah haram maka kita pun ingin tinggal di situ. Namun ketika kita tinggal di situ kita tidak tidak mendapatkan pahala. Hijrah, apalagi kalau ke sana itu untuk menjadi TKI. Pak hijrah, wahillah maha Dia hijrah, ya apa yang dia dapatnya? Bulus. Dan begitu yang dia dapati, kerjaan. itu ya, sudah sampai di sini saja. tidak ada pahala sama sekali. Lah hijrah kepadul fatih. Tiadalah hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin najihadun waniyatun. Akan tapi yang tinggal hanyalah. Yang tinggal jihad dan niat. Para sunfar tumpan firo apabila kalian diajak untuk berperang maka berperanglah. Para kafirinasallahu iyyakum. Para ulama memberi beberapa hukum mengenai hijrah. Hijrah, pahala hijrah seperti hijrahnya Rasul dan para sahabatnya sebelum penaklukan kota Mekah. Tidak sama seperti hijrahnya seorang setelah penaklukan kota Mekah. Setelah hijrah, maksudnya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya tidak ada pahala hijrah seperti hijrah yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat. Namun setelah itu, apakah ada hijrah? Masih ada hijrah, tapi tidak hijrah yang ini. Tidak hijrah seperti yang dilakukan oleh rasulullah sasala masih ada hijrah seperti apa hijrah dari melakukan perbuatan jelek hijrah kepada perbuatan yang yang baik meninggalkan perbuatan maksiat kemana melakukan perbuatan kebajikan ini itulah dikatakan hijrah meninggalkan lingkungan yang jelek misalnya kita berada di lingkungan ataupun di tetangga yang ada di sekeliling kita... ...rata-rata tetangga-tetangga yang... ...pelaku-pelaku maksiat ...sebelah kanan pencuri misalnya... ...sebelah kiri garong... ...belakang pelacur... ...depan tukang judi... ...togel... ...kan begitu... ...di ujung sana memang... ...apa namanya... ...bandar... ...sabu-sabu... ...sebelah sana bandar... ...ya pokoknya lingkungan di situ ...rusak lingkungan... ...ya... ...apabila kita pindah dari sana... ...menuju tempat yang lebih baik... Untuk menjaga agama kita agar kita tidak terpengaruh ataupun kalaupun kita, insya Allah konsekuen karena sudah tahu. Tapi kan kita tidak menjamin bagaimana anak-anak kita. Makanya karena khawatir dengan diri kita ataupun khawatir dengan anak-anak keturunan kita, makanya kita pindah ke tempat yang lebih baik, ya, pindah ke tempat yang lebih baik. Ini juga dikatakan hijrah, tapi tidak seperti hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sama-sama pindah tempat. Ya, walaupun sama-sama pindah tempat. Namun, ya, secara uh, makna bahasa hijrah berpindah, benar. Dan dia mendapat pahala karena itu. Karena apa? Karena lari dari fitnah, karena takut khawatir akan uh, agama kita, itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama diharamkannya apa namanya diwajibkannya seorang yang tinggal di daerah kufar untuk pindah ke daerah muslim ya seorang muslim yang tinggal di daerah kufar seperti seperti Amerika misalnya diwajibkan untuk pindah ke negara muslim Dengan catatan Jika dia ya Jika dia Tidak mampu melaksanakan agamanya Ataupun tidak dibolehkan Tidak dibolehkan salat jumat Tidak boleh salat Tidak boleh mengumandangkan adhan Tidak boleh membarzakan Dilarang oleh Pemintah rupa tersebut Maka dalam kondisi seperti ini Dia wajib untuk me, untuk tinggal mening, Untuk meninggalkan negara tersebut Walaupun Bagaimanapun hebatnya Ataupun uh, makmurnya negara tersebut Ini hijrah yang pertama Yang seperti ini hukumnya Wajib Ada yang mustahab Mustahab itu artinya Seorang yang tinggal di daerah kufar Tetapi Dia masih boleh sholat Masih ada sholat jumat boleh melakukan hal-hal yang berkaitan agamanya, ya. Boleh melakukan ibadah. Pemerintah kafir tersebut tidak melarang apa-apa yang berkaitan dengan ibadah, ya. Memberi kebebasan bagi bagi kaum Muslimin di sana untuk beribadah. Maka untuk orang seperti ini, dia disunahkan untuk meninggalkan negara tersebut, pindah ke negara kaum Muslimin. Kenapa? Dengan maksud untuk memperkuat kaum muslimin. Ya. Kemudian masalah adanya nanti pengaruh-pengaruh jelek terhadap anak-anaknya. Makanya hukumnya enggak enggak lagi wajib, kenapa? Karena dia bisa melaksanakan agamanya. Hanya saja dengan lingkungan ataupun negara yang demikian parahnya bisa jadi anak istrinya ataupun keturunannya terpengaruh dengan agama ataupun dengan uh, negara kafir tersebut. Kemudian ada yang hukumnya Jaiz Jaiz ini boleh Boleh dia tinggal di situ Tidak wajib dan juga tidak disunahkan Bagaimana Jika dia tidak mampu Untuk pindah Misalnya dia memang orang Amerika Masuk Islam Tinggal di New York City misalnya, Kan begitu Di dalam lingkungan Orang-orang Kufar atau dia tinggal di Tokyo City di Tokyo itu tidak hmm. apa namanya masjid tidak ada hanya satu hmm. jadi kalau untuk sholat Jumat susah cari-cari lagi karena orang apa namanya orang Muslim di sana minoritas ya dia mau pindah tetapi tidak mampu mau kemana pindah tidak punya biaya ya orang hari-hari juga dia nengkol sepeda sana kemari mau pindah kemana Maka kalau orang ini tidak punya kesanggupan hukumnya jais ya boleh tinggal di situ. Syaratnya jika dia memang tidak sanggup untuk untuk pindah. Sebaliknya para ulama kita mengharamkan pergi mengunjungi negara kufar kecuali untuk urusan yang sangat darurat. Misalnya Universitas Sumatera Utara mengadakan kerjasama dengan Universitas Chicago. Ya, yaitu pertukaran pelajar. Maka terpilah tias, begitu. Nah, Untuk dikirim ke Amerika. Untuk dikirim ke Amerika. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Mengapa? Karena itu adalah negara kafir. Kecuali, ya, kecuali dalam perkara-perkara yang darurat. Misalnya apa? Misalnya negara Indonesia ini memiliki ti, belum memiliki satu bidang ilmu pengetahuan yang ada di negeri Kufar. Maka dia diutus untuk mempelajarinya. Maka dalam hal ini dia boleh untuk ke negara tersebut untuk menyerap ilmunya. Dengan syarat orang yang dikirim ini memang orang yang sudah istiqomah. Jangan gara-gara ingin menyerap ilmu mereka, tiba di sana dia menjadi seperti mereka. Sebagaimana yang kita lihat banyak para intelektual-intelektual yang katanya Muslim sekarang datang dari Chicago pulang-pulang ingin menyerap agama di sana, menyerap ilmu pengetahuan di sana, pulang-pulang merusak Islam yang ada di sini. Ya, ini bukan haram lagi, haram bin haram lagi sudah. Ya, pertama perginya di sana sudah haram, pulangnya merusak Islam di sini. Ya. Jadi haram, haram dua kali lipat. Haram bangka dua, mungkin kubik. Ajarin mikan para ekafidin, azza wa jalla. Jadi masalah apa namanya kata kata hijrah itu luas. Kata kata hijrah itu luas. Namun sabda Rasulullah, hijrah Ta'bahul Fath, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan Kota Mekah yaitu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian. Pemangkat hijrah Tuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Pemangkat hijrah Tuhu ilallah wa rasulih. Berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pemangkat hijrah Tuhu li dunia yusibu Barang siapa yang dia hijrah karena ingin mendapatkan Keduniawian, keduniaan Awim ro'atin yang tiuhha Atau wanita yang dia nikahi Faizratu ilamaha jawab ilaih Maka dia hanya mendapatkan Maka hijrahnya Dia hanya mendapatkan dari hijrahnya Pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan InsyaAllah pada Kajian akan datang kita akan lanjutkan Masih dalam Salah daripada hadis Innamal a'malu bin Yang berkaitan dengan niat yang dilakukan ketika ibadah apakah dilafazkan apakah di apa namanya dalam hati apa apa sebenarnya makna niat itu sendiri <tuh> aku luqawliha ada yang bertanya <tuh>